Saatnya malam hari ini bareng bersama PO Kurnia Terang menghadirkan sederetan bintang-bintang artis topnya Jawa Timur, musisi-musisi handalnya Jawa Timur salam sayang takkan hilang salam rindu takkan layu, salam all artis nggu p a l a p a you m you シャあな